Allahumma lildunya wa taala, wa, wa ala ashrafil ambiyah wa musallin, sayyidina Muhammad, wa ala anhi wa ajma'in amma ba'du. Uh, pendengar setia Radio Nudki, uh, Alhamdulillah kita dapat bersuara kembali lewat udara. Uh, saat ini di Indonesia. Tepatnya di Depok, sudah pukul 11 lebih nih ya, jadi suara-suara agak ngantuk, eh, mohon dimaklumi. <laughs> oke okay, eh, kajian kita kali ini adalah tentang NU nya Turki jadi sebenarnya ini akan lebih kepada cerita atau pengalaman saya selama 4 tahun di Turki dan beberapa tahun kenal dengan teman-teman Turki, kemudian eh, mencermati bagaimana kehidupan mereka yang ternyata E, cara berislam mereka Cara kehidupan mereka itu Ternyata tidak jauh Dengan cara berislamnya orang Indonesia Ada sedikit perbedaan memang Tetapi e, ternyata setelah diteliti e, Banyak kesamaan Yang bisa e, menjembatani ya, Antara Islam di Indonesia dan Islam di Turki e, Oke okay, Kita mulai dari Bagaimana saya bertemu Atau bagaimana saya berkenalan dengan e, Turki itu e, Saya sendiri mengenal Turki Dan orang-orang Turki itu mungkin sekitar 15 tahun yang lalu Jadi cukup cukup panjang ceritanya e, Pengalaman 15 tahun e, Ketika itu pertama kali saya berkenalan dengan orang-orang Turki Selepas saya lulus Madrasah Sanamiah atau SMP e, Saya berkenalan dengan orang-orang Turki Ketika saya mendapatkan beasiswa di salah satu sekolah Yang didirikan oleh orang-orang Turki di Depok Jadi e, Ketika pertama kali saya mendapatkan tawaran beasiswa dari teman-teman uh, Turki ini, uh, ada sedikit uh, keraguan begitu ya di keluarga saya. Uh, pertama, tentu kita uh, mungkin sebagian dari kita masih menganggap bahwa uh, Turki itu sekuler. Uh, memang betul bahwa Turki itu sekuler, Tapi sekularisme yang ada di Turki itu sebenarnya lebih kepada sistem pemerintahannya. Sedangkan kalau kita lihat atau kita cermati bagaimana orang Turki itu di dalam kehidupannya sehari-hari Ternyata masih sangat religius Terutama uh, di uh, luar kota-kota besar ya Mungkin di 80% uh, masyarakat Turki ini sendiri masih sangat religius Jadi uh, bahkan ada sebuah pernyataan uh, menarik uh, di kendaraan umum atau publik Transportation Kalau kita lihat di Turki ketika ada salah satu tempat berpasangan itu e, Dua tempat duduk gitu Salah satu tempatnya sudah ditempati, diokupai oleh e, misalnya seorang wanita Maka jika ada seorang laki-laki datang maka dia tidak akan duduk di situ nah, Ini adalah e, sebagai salah satu bentuk peninggalan atau e, perlakuan Ternyata di Turki itu masih sangat e, memandang nilai-nilai Islam itu sendiri Uh, jadi yang uh, Kalau disebut bahwa Turki itu sekuler Sebenarnya sekularisme itu Belum sampai kepada uh, Sungsunya atau Di sendir-sendir kehidupan orang Turki Masih sangat religius meskipun tidak Sereligius mungkin uh, Sebagaimana Turki sebelum era Republik uh, Mungkin uh, Kita perlu sampaikan sedikit uh, Data tentang uh, Penduduk Turki itu sendiri Dan Islam di Turki itu sendiri jadi di Turki ini sendiri penduduknya saat ini sekitar 70-80 sampai 80 juta jiwa. Jadi masih di bawah Indonesia, jauh di bawah Indonesia. Mungkin sepertiganya atau sepertimanya. E, dari e, 70 juta penduduk Turki itu 99 persennya, hampir 100 persennya itu e, beragama Islam. Nah, dari 99 persen itu yang beragama Islam... E, lebih dari 80% nya itu adalah Islam Sunni dan sisanya uh, bisa kita jumpai orang-orang Syiah di disana, uh, ada Syiah Alawiyah ataupun Syiah Isna Asyariah uh, ini uh, dapat kita jumpai di daerah Adana kemudian uh, Antalya dan daerah, daerah sekitar situ uh, dari uh, yang Sunni itu sendiri uh, ini sangat mirip dengan mainstream uh, sunni yang ada di Indonesia, jadi nanti akan kita uh, bahas uh, sedikit tentang uh, sunni yang ada di Turki uh, kita mungkin uh, selanjutnya kita akan uh, menilik kembali bagaimana Islam itu masuk di Turki uh, Islam sendiri masuk di Turki sekitar abad 10 atau 11 gitu. nanti mungkin teman-teman yang uh, ahli sejarah lebih paham begini. jadi dibawa oleh uh, orang-orang selanjutnya jadi mungkin kita tahunya Turki adalah Utsmani, tetapi eh, jauh sebelum era Utsmani abad ke-11 itu bangsa-bangsa Seljuk sudah eh, menaklukkan Turki bagian Anatolia atau kalau di Turki disebut bagian Anandu, eh, terutama daerah eh, Turki timur dan tengah dan eh, sekitarnya itu sudah ditaklukkan oleh orang-orang salju. Ya. Orang-orang Seljuk ini kemudian E, membawa budaya Turki itu sendiri. Jadi orang Turki itu berasal dari daerah e, Asia e, Asia Tengah ya, daerah Asia Tengah. Jadi mereka membawa Islam dan membawa e, budaya Turki, termasuk e, diantaranya e, bahasa, kemudian juga masyarakatnya itu sendiri. Jadi sebelum Turki ini ditaklukkan oleh bangsa Salju, mereka e, di bawah kekuasaan Bizantium. Kemudian e, pada tahun 1400an begitu. E, Kekaisaran atau Kesultanan Seljuk ini kemudian mendapatkan serangan luar biasa dari e, kekuasaan Mongol sehingga Puncak Kacer itu pecah-pecah e, dan kemudian baru bangkit lagi ketika e, terjadi penaklukan Konstantinopel atau yang sekarang kita sebut Istanbul. Gitu ya. Jadi e, Istanbul ini ditaklukkan sekitar 1.400-an berarti ya? Jadi sebelum 123 itu Sultan Muhammad Fatih atau Muhammad al Fatih Muhammad sang penakluk itu menalukan Konstantinopel atau Istanbul sekarang yang dulunya sudah dicoba oleh beberapa Sultan atau bahkan para sahabat jadi sahabat pertama keluar yang mencoba untuk menalukan Konstantinopel adalah Abu Ayub al Ansari kalau kita tahu beliau juga salah satu uh, Sahabat yang kemudian dari garis keturunnya lahirlah searah seorang ulama besar semacam uh, uh, al ashari ya kalau nggak salah ashari lahir dari garis keturunan beliau uh, sudah beberapa sahabat uh, dan raja-raja uh, dari Seljuk mencoba menaruhkan konstern di gagal sehingga sampai kemudian Muhammad al Fatih mampu. Menaruhkannya Satu hal menarik Atau sebuah kenyataan Bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah Seorang sunni Asyariah Masturidiyah juga Jadi beliau Sebagaimana mainstream Ulama yang lain Orang Islam yang lain bahawa beliau adalah Secara tawhid Itu mengikuti pendapat-pendapat dari Imam Asyari Atau Imam Abu Mansur al maturidi dari sini pun sudah kita lihat bahwa Ternyata eh, Islam yang berkembang di Turki Bukan Islam sebagaimana yang berkembang Kebanyakan di Timur Tengah Jadi kalau kita ngelihat Turki kok Sepertinya Timur Tengah, padahal bukan nah, Jadi eh, beliau Yang menaruhkan Istanbul ini Sultan Al-Fatih ini Beliau pengikut eh, Imam Asyari dan Imam Matvidi Jadi bukan Wahabi ataupun eh, Syiah Beliau adalah orang Sunni Uh, Gambaran Islam di Turki sendiri secara uh, general itu, Turki sendiri secara pendapat-pendapat uh, uh, ilmu ketuhanan orang-orang Turki cenderung mengikuti uh, jumhur atau kebanyakan pendapat mainstream yang berkembang. Secara tohid mereka mengikuti pendapat mengenai pendapat. Uh, Abu Hasan Al ashari atau kaum Ash'ariyah menyebutnya atau mengikuti pendapat dari Abu Mansur Al Maturidi atau kaum Maturidiyah begitu. Sedangkan secara fikih eh, ada dua madzhab besar yang berkembang di sana. Yang paling besar adalah eh, Hanafiyah. Jadi sebagian besar Turki itu bermadzhab Hanafi, sedangkan sebagian Turki bagian timur selatan gitu, timur ke selatan itu tenggara ya, sebagai tenggara itu mengikuti pendapat atau bermadhab syafi'i ya. jadi saudara-saudara eh, yang di Turki yang di daerah eh, daerah eh, eh, kurdi itu, bangsa-bangsa kurdi itu kebanyakan mengikuti madhab syafi'i, ya. jadi kalau misalnya teman-teman di Indonesia itu bertamu atau bermain ke daerah-daerah selatan itu seperti Diyarbakir dan sebagainya, e, Harlan dan sebagainya maka e, tidak akan mendapati banyak perbedaan di sana karena secara taqid juga sama e, asharia juga secara fikih syafi'i jadi tidak akan e, banyak e, menjumpai perbedaan. Ada juga teriko-teriko atau uh, apa ya uh, gerakan tasawuf yang ada di Turki. Gini, kalau misalnya uh, kita kenal tadi yang mendengar kita Cagovar, kemudian juga pembesar-pembesar uh, kecayaan -pembesar Turki ini, beliau-beliau ini tinggal di Konya, uh, di mana uh, provinsi ini merupakan salah satu provinsi yang terkenal karena salah satu uh, ulama besar atau yang kita uh, kenal dengan nama Rumi itu lahir uh, melahirkan gerakannya dan membesarkan gerakannya di sini kemudian ada juga uh, um, Al-Konawiy dan seterusnya ini um, adalah ulama-ulama yang yang ulama ulama sufi yang tinggal di Konya selain itu banyak juga ulama-ulama besar yang Uh, lahir ada ilmuwan ilmuwan -ilmu besar juga lahir di Turki ini misalnya uh, Mimar Sinan kalau kita kenal itu beliau adalah seorang arsitek uh, ulung yang uh, uh, hasil-hasilnya atau karya-karyanya itu bisa dinikmati sampai sekarang jadi pusuhur Kubah besar ini salah satu uh, masterpiece atau karya atau cetusan dari Mimar Sinan ganda ulama ulama Turki besar yang mungkin ada dua eh, tokoh yang sedikit akan saya angkat di sini yang eh, mungkin namanya sudah beberapa kali didengar di Indonesia eh, dua tokoh kontemporer ini yang pertama adalah Fatih Gulen atau di Turki sendiri eh, mereka lebih suka menyebutnya dengan nama Huseyin Fendi eh, beliau ini tinggal di Amerika. Tetapi beberapa sekolahnya yang... E, beberapa sekolahnya ya dibuka di Indonesia. Jadi ada beberapa sekolah. E, Fatwa Gulian ini sendiri merupakan salah satu tokoh yang diakui sepak terjangnya Bahkan oleh salah satu majelis ini dinobatkan sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia. E, tokoh kedua yang ingin saya angkat ini mungkin agak mengagetkan ya. E, Adnan Oktar atau teman-teman mungkin uh, lebih mengenalnya dengan nama Harun Yahya. Uh, kenapa saya bilang mengagetkan di sini? Uh, mungkin akan berbeda dengan apa yang menjadi anggapan teman-teman selama ini. Uh, saya sebenarnya beberapa hari lalu jalan-jalan uh, di sebuah toko buku gitu, di mana di salah satu uh, stand-nya itu menjual Al-Quran, di situ disisipkan. Uh, atau dihadiahkan sebuah sidin uh, dimana dalam CD itu <coughs> uh, ada juga uh, karya-karya Adnan oktar di situ Adhan oktar ini sendiri mungkin uh, di Indonesia banyak dibawa oleh teman-teman dari Tarbia jadi saya sendiri mengenal beliau itu saat waktu itu booming buku rintuhnya terrevolusi ya gitu Uh, kemudian saya cross check dengan teman-teman di Turki dan teman-teman di Turki kemudian menjawab dengan diplomatis uh, sebaiknya kita menyaring uh, apa yang kita baca dan apa yang kita tonton. Nah, setelah uh, saya di Turki, uh, nama ini ternyata tidak begitu terkenal di Turki sendiri tidak begitu terkenal dan ketika saya dalami ternyata uh, spokok ini uh, cukup kontroversial ya, dengan tampilannya dan kedekatannya dengan beberapa wanita dan sebagainya jadi teman-teman mungkin bisa uh, menyaring sendiri uh, mencari informasi yang lebih uh, lebih valid uh, tentang beliau atau uh, dua tokoh kontemporer yang saya angkat tadi ada juga salah satu ulama besar yang uh, almarhum yang menjadi simbol perlawanan dan gerakan Turki dari dulu sampai sekarang yang uh, Orang-orang menulisnya Badius Zaman Said Nursi, yang karya-karyanya sampai sekarang e, sudah menjadi karya-karya yang monumental begitu. E, kita kenal Risalah Nur, namanya ada 4 buku besar. Sampai sekarang banyak sekali gerakan-gerakan di Turki itu sendiri yang e, terinspirasi oleh karya-karya beliau atau seruan-seruan beliau. E, berbicara tentang gerakan-gerakan di Turki, ini mungkin e, kita mulai. E, melihat tentang persamaan dengan NU kemudian apa gerakan-gerakan yang ada di sana sebelum masa Republik, sebenarnya Islam itu bisa dibilang sangat berjaya di Turki banyak sekali ulama-ulama menghasilkan karya-karyanya kemudian banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang kemudian menghasilkan teori-teori atau hasil-hasilnya tetapi setelah Masa Republik ini terjadi kemunduran luar biasa, di mana para ulama kemudian disingkirkan atau dimusnahkan begitu oleh pemerintahan Republik saat itu. Ada salah satu ulama yang kemudian sanggup bertahan saat itu, yang sudah kita singgung tadi bernama Said Nursi. Nah, kemudian Said Nursi ini memiliki banyak Murid yang sampai saat ini kemudian, murid-murid uh, beliau kemudian uh, bergerak atau mendirikan gerakan-gerakan Islam yang ada di Turki. Uh, dari murid-murid Syaikhul Muslim ini kemudian ada sekitar tujuh gerakan, uh, ada yang namanya Opujuju, yang dan sebagainya. Masing-masing ini kemudian menspesialisasikan uh, atau mengkhususkan gerakan-gerakannya. Misalnya ada gerakan yang kemudian bergerak di bidang uh, Pembuku, e, penyebaran buku, kemudian ada yang bergerak di bidang pendidikan, ada yang bergerak di bidang ekonomi juga, ya. E, jadi banyak sekali gerakan-gerakan e, Islam yang ada di Turki. Ada juga, e, jadi kalau kita lihat setelah runtuhnya Ottoman, gerakan-gerakan ini nggak cuma e, marak di Turki tapi juga di luar Turki. Salah satunya, e, nah tentu ulama yang lahir di Indonesia. Ini lahir setelah runtuhnya Osmani e, di Turki sendiri selain gerakan-gerakan yang e, ya. merupakan murid-murid dari Said Nursi itu ada juga beberapa gerakan e, yang terinfluence atau terpengaruh dari gerakan-gerakan yang berkembang atau berdiri di e, luar Turki itu sendiri gerakan-gerakan yang dari luar Turki itu misalnya Uh, ya kita tahu mungkin yang cukup besar mungkin uh, gerakan Ikhwanul Muslimin atau uh, Wahabi juga berkembang tetapi tidak tidak begitu besar misalnya uh, ada juga Syiah uh, yang sudah kita singgung tadi ada Syiah Alawiyah dan Syiah Isna Syariah itu berkembang juga di Turki uh, kemudian uh, selain itu juga yang tadi kita singgung ada Abi kemudian ada juga e, dari Ikhwan, tetapi tidak signifikan. Bahkan e, sekitar 2011 e, gerakan e, sayap dari Ikhwan yaitu Hizbut Tahrir ini menjadi salah satu gerakan yang terlarang di Turki. Ada 11 e, aktivisnya yang pada 2011 oleh pemerintahan Erdogan ditangkap dan dipenjarakan. Jadi saat ini saya akan akan Ijtihadir merupakan gerakan yang terlarang di Turki karena memang pahamnya sangat berbeda dengan konstitusi Turki di mana eh, konstitusi Turki masih sangat menyerap dasar-dasar eh, yang diletakkan oleh Turki sedangkan ijtihadir kita tahu sendiri merupakan gerakan pengambil alihan atau eh, pembuatan sebuah state yang berlandaskan syariah Uh, entah itu benar atau tidak uh, Intinya Dua gerakan antara Konstitusi Turki dengan Tahrir adalah Sebuah uh, Dua pemikiran yang tidak bisa Disatukan uh, Berbicara tentang gerakan atau uh, Kehidupan masyarakat Yang di Turki Sebenarnya sangat sangat dekat dengan Apa yang ada di Indonesia Jadi bisa dikatakan masyarakat Turki sendiri itu masyarakat yang NU banget sih ya, jadi hampir-hampir sama dengan uh, Islam atau tradisi di Indonesia begitu. Uh, Karakter-karakter Islam yang berkembang di Turki itu hampir sama. Yes, mereka uh, toleran, mereka juga Uh, jadi tasamuhnya itu kuat, kemudian mereka juga tawasudnya itu juga kuat. Tetapi mereka juga sama dengan uh, Islam Indonesia, mereka sangat menghargai yang namanya tradisi. Ya. Berbicara tentang tradisi, mungkin uh, saya berbagi pengalaman tentang tradisi-tradisi atau perayaan-perayaan yang ada di Turki itu apa saja, gitu ya. Jadi yang paling menarik yang dibahas di sini adalah uh, yang hampir sama dengan di Indonesia, misalnya mereka melukai atau melakukan uh, atau mengagungkan beberapa malam yang malam-malam suci ya. Kalau di sana disebut uh, kandil atau malam suci ya. Beberapa diantaranya mereka juga merayakan Nisfu Syaaban, kemudian ada Kadir Gecesi atau malam Laylatul Qadar. Uniknya kalau di Turki malam Laylatul Qadar ini uh, mereka meyakini jatuh setiap tanggal 23 Ramadan. Jadi kalau misalnya tanggal 23 Ramadan, teman-teman berada di Turki, maka akan melihat uh, banyak sekali masjid-masjid yang sampai tidak bisa menampung jemaahnya. Sampai keluar-keluar begitu. Jadi jemaahnya itu sangat uh, membundak di sana. Karena mereka meyakini bahwa itulah malam-malam Qadar, malam itulah uh, amal akan ditingkatkan. Kemudian uh, yang menarik lagi, uh, Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi ini dahulu ketika Masa Osmani eh, Ini sama dengan di Indonesia Diperingati setiap eh, Tanggal 12 Rabiul Awal eh, Tetapi setelah masa Republik Uniknya eh, Memakai kalender Hijriah Jadi eh, kalender Masehi atau Meladiyah Jadi Murid Nabi di Turki itu Diperingati atau dirayakan setiap Tanggal 21 April Jadi kalau di Indonesia memperingati hari-hari ini Di Turki memperingati uh, maulid nabi ya. jadi uh, sepanjang tetapi kalau misalnya uh, di masa sekarang ya, sudah ada semacam gerakan mengembalikan uh, peringatan maulid nabi itu kembali ke bulan uh, bulan hijri ya, ke bulan robel awalnya meskipun yang uh, tanggal uh, April itu di bulan April masih tetap diperingati uh, ada sebuah pengalaman menarik Uh, selama saya 4 tahun tinggal dengan orang Turki uh, cara mereka uh, memperingati maulid nabi kalau di Indonesia mungkin uh, selama 12 hari awal di bulan Rabu awal mungkin ada yang membaca maulid nabi ya, uh, apakah itu berjanji apakah itu uh, maulid diba dan sebagainya begitu di masjid-masjid uh, beberapa teman yang uh, di mana saya tinggal atau keluarga keluar, di mana saya tinggal itu mereka membuat sebuah kornar, mm, ya. Se misalnya di satu, salah satu rumah mereka dibuat sebuah satu tempat di mana tempat itu dibersihkan, diberikan wangi, diberikan bunga, begitu ya. Uh, mereka menyebutnya uh, uh, Corner Rasulullah. Jadi di situ uh, ditempatkan sebuah kursi atau sebuah tempat uh, di mana diharapkan Rasulullah Sudi berkunjung ke rumah situ untuk uh, memberikan barokahnya begitu. Ya. Jadi di situ ada bunga-bunga, kemudian di situ orang membaca Quran, membaca solat dan sebagainya di sekitar koroner tersebut atau pojokan tersebut. Jadi unik, gitu ya, uh, Menarik sekali. Uh, di malam-malam kandu ini mereka biasanya berkumpul dengan keluarga membuat makanan, kemudian uh, membuat roti semacam donat begitu yang disebut simut kalau tidak salah. Uh, kemudian mereka juga memberi bagikan makanan kepada uh, sanak keluarganya. Masih banyak sekali peringatan-peringatan yang mereka lakukan yang hampir-hampir sama dengan di Indonesia ya. Uh, untuk Maulid uh, Nabi sendiri, uh, bahkan uh, salah satu ulama Turki yang disebut Hasan Celadee, uh, uh, beliau salah satunya ini salah satu yang terkenal mengubah salah satu lirik <coughs> Maulid ya, yang sangat terkenal. Uh, uh, lirik uh, dari uh, Maulid ini kemudian uh, dinyanyikan salah satunya oleh Sami Yusuf di uh, album pertama dia. Mungkin teman-teman bisa cari itu salah satu selawatnya. Ini merupakan hasil kubahan dari ulama Turki Hasan Cenadi. Uh, jadi uh, mungkin itu sekedar pengantar dari saya tentang bagaimana kehidupan atau masyarakat Islam di Turki e, menjalankan keislamannya, jadi sangat-sangat ya, e, dekat dengan kita. Ya. Secara taufik mereka juga asharia, mereka juga maturidiyah. E, secara fikih mereka juga e, memandang sangat perlu untuk bermatap. Ya. Jadi dan dua dua matap besar di sana adalah Hanafi dan e, Syafi'i. Begitu. E, mungkin itu. E, Pengantar dari saya saya kembalikan kepada moderator. Monggo Cak Guha. Oke terima kasih Mas Anas. Pembahasannya sangat menarik sekali ya. Tentang apa namanya. Persamaan tradisi baik apa. Tradisi keagamaan baik di Indonesia maupun di Turgus. E, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Tadi ini Mas Labib bisik-bisik ke saya apa kalau di Indonesia itu kan sekarang bisa dikatakan Nahdlatul Ulama e, mengibarkan bendera apa ya tanda kutip ya perang dengan Wahabi dan Syiah. Apakah kalau di Turki sendiri itu mengalami hal yang sama? Apalagi sejarah sejarah Ottoman ya dulu e, dari kalangan ulama apa Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd itu memberontak katanya. Itu bagaimana tanggapannya Mas anaknya. Ketika dan mungkin sangat sensitif ya bisa dibahas. Jadi e, sebuah pengalaman e, dan saya menjadi salah satu e, saksinya mungkin bisa dibilang itu cak. E, ketika saya awal pulang kemarin sekitar dua bulan yang lalu ada sebuah acara televisi yang yang cukup ramai dibahas begitu ya. Kemudian saya ingin menonton salah satunya. Uh, di situ kebetulan sekali saat itu adalah topiknya uh, judul judul judul uh, episode saat itu adalah dakwah tauhid Muhammad bin Abdul Wahab sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab ini cukup kontroversial ya cukup kontroversial di mana jumhur ulama mengatakan bahwa pemikirannya sesat gitu ya. uh, Muhammad bin Abdul Wahab sendiri sendiri uh, dia mengklaim bahwa dia adalah uh, Penerus dari Ibn Taymiyah, sedangkan saya sendiri menurut saya uh, sangat berbeda begitu. Ya. Uh, bahkan keluarganya sendiri sangat uh, uh, menolak pemikiran dari Muhammad bin Abdul Wahab. Uh, di Turki sendiri begitu, pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab sendiri bukanlah uh, pemikiran yang populer atau yang bisa diterima oleh uh, orang Turki ya, karena Uh, meskipun terjadi pencerabutan uh, budaya dan uh, apa pemahaman tentang Islam terutama di masa-masa awal bentuknya Dobrik ulama-ulama Turki ini adalah ulama-ulama salaf ulama-ulama uh, yang uh, sama seperti ulama-ulama uh, di Indonesia mereka membentengi masyarakatnya dengan uh, ketahitan yang atau pemahaman yang uh, yang sangat bagus begitu uh, jadi memang ada beberapa ada yang saya, saya tahu ada satu tokoh begitu uh, saya lupa namanya uh, kita uh, sempat ngobrol-ngobrol uh, ketika itu saya lihat di YouTube uh, beliau menjelikan kalau di Istanbul itu nama ada wakafnya itu namanya Sulaimani kalau saya mungkin uh, nanti uh, para uh, pendengar itu bisa bisa menambahkan begitu uh, beliau ini uh, dicurigai uh, mengadopsi pemikiran wahhabi salah satunya bagaimana beliau menolak tafsir atau uh, mentakwilkan ayat-ayat uh, yang musyafiha begitu ya jadi uh, Uh, Agak-agak mujahatimah juga nih orangnya. <laughs> uh, kalau di... Jadi di Pergi sendiri... Pemikiran-pemikiran uh, Muhammad bin Abdul Wahab sendiri... Uh, bisa dikatakan pemikiran yang tertolak. begitu. Uh, mungkin kita tahu sendiri bahwa Muhammad uh, bin Abdul Wahab uh, An-Najeti itu... Uh, secara... Sejarah ini juga salah satu tokoh yang... Uh, bagi orang Turki sendiri ini sangat melukai karena dia merupakan salah satu uh, penggerak uh, pemberontakan atau pelepasan nejet dari kekuasaan Turki Osmani jadi uh, secara pemikiran uh, beliau ditolak juga dan secara historis ini beliau juga menyakiti uh, orang Turki ketika mengembarkan pemberontakan uh, atau Tengah. memulai pemberontakan terhadap Tur Turki Ottoman dan mungkin yang uh, banyak tidak diketahui oleh uh, masyarakat bahwa Muhammad bin Abdullah ketika uh, uh, mengobarkan pemberontakan ini sebenarnya mendapatkan tantangan atau lawan yang cukup sepadan di, oleh salah, salah satu gubernur uh, di Arab Saudi juga, uh, tetapi kemudian dan dia waktu itu hampir kalah Muhammad bin Abdul Wahab Tapi kemudian Muhammad bin Abdul Wahab mendapatkan sokongan atau bantuan dari Amerika untuk bisa memenangi perebutan kekuasaan atau pemberontakan yang dia lakukan Jadi bisa saya katakan bahawa di Turki secara pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab adalah pemikiran yang tertolak Dan secara sejarah dia adalah musuh lagi orang Turki ya karena dia yang salah satu yang pertama kali memberontak terhadap kekuasaan Usmannya mungkin itu uh, sekelompok yang saya tahu mungkin uh, ada dari pendengar yang mau menambahkan oke menarik sekali mas uh, mas Anas soal apa tadi itu uh, wahabi eh, apa Al Sunnah wal Jamaah versus wahabi yang ada di Turki ini ada pertanyaan baru yang masuk dari Bintu Imran dari Indramayu ini tetangganya Cana sini. Ini pertanyaannya gini, Mas. Bagaimana awal perkembangan masuknya Wahabi di Turki? Siapa yang membawa dan di mana Turki Utsmani yang secara ideologi dulu adalah kekhalifahan dengan ikon Ahlussunnahnya? Nah, ini pertanyaannya bagus, Mas. Mengingat Muhammad bin Abdul Wahab tadi kan katanya Cak Anas tadi kan penerusnya Syekh Ibnu Taimiyah. Sedangkan ya? Syekh Ibnu Taimiyah itu kan lahir dari di Turki Mas ya. Monggo dijawab, Mas. Uh, wahabi itu masuk ke Turki uh, tepatnya karena saya sendiri selama 4 tahun di Turki uh, tidak menjumpai atau tidak uh, bersentuhan dengan uh, pemikiran-pemikiran Wahabi itu sendiri uh, jarang sekali uh, di Angkar atau di kota-kota lain uh, saya mendapati orang-orang uh, yang menerima pemikiran dari Syekh eh, Muhammad bin Abdul Wahab ini mungkin di kota-kota besar mungkin bisa kita jumpai terutama di kota-kota eh, yang merupakan pintu masuk Turki misalnya semacam Istanbul eh, di mana di situ tidak hanya orang Turki tetapi imigran-imigran juga eh, masuk dari port atau eh, pintu Istanbul ini eh, jadi bi bisa bisa Uh, dikatakan atau bisa jadi bahwa Pemikiran-pemikiran uh, Atau gerakan-gerakan uh, Non-tradisional Yang bisa saya katakan Entah itu Wahabiyah Atau uh, Hizbut Tahrir Atau Hizbut Ikhwan Itu masuk lewat Pelajar-pelajar uh, Atau lewat masyarakat Masyarakat imigran Yang memasuki Turki Jadi kita kita tahu bahwa uh, Turki Utsmani uh, ini meskipun uh, beliau atau Sultan Sultan di Utsmani daerah Sultan Sultan Utsmani uh, Sultan Sultan yang Sunni gitu ya yang yang Hanif begitu yang uh, sama dengan mainstream uh, ulama atau mainstream Islam di Indonesia tetapi beliau uh, Sultan-sultan Utsman ini adalah sultan-sultan yang sangat toleran, Yang saya kata sebut tadi, sama dengan di Indonesia, kasemuhnya kuat. Jadi bisa jadi, selama masa-masa Utsman ini pun apakah saudagar, apakah pedagang, apakah masyarakat yang datang ke Turki. Karena saat itu Turki tidak hanya, sebagai, tidak hanya sebagai pusat kekuasaan, tapi juga pusat ekonomi, pusat pendidikan, jadi datang ke sana, dan kemudian dari Istanbul lah dan dari e, pintu-pintu internasional ini, kemudian mereka masuk, e, mereka mencoba menyebarkan e, pemikiran-pemikirannya meskipun e, tidak sesuai dengan apa yang mereka rencanakan, mungkin dari moderator sendiri sih, ada tambahan monggo gue ya, terima kasih Mas, Cak Anas kalau dari moderator, ini maunya cari aman aja, saya hanya apa, <laughs> Dengerin dan apa ya, menyebatani pertanyaan dari teman-teman pendengar aja Ini ada pertanyaan yang masuk lagi mas. Pertanyaan dari Suyanto yang ada di Surabaya. Apakah orang-orang jemaat wagulen sebagaimana disebutkan mas Anas tadi, secara tradisi keislaman mereka dekat dengan Nahdlatul Ulama? Apa itu misalnya? Apakah mereka tahlilan? Terus apakah mereka ziarah kubur dan juga yang lainnya? Gitu mas. Kalau tidak membuatnya jemaah, lebih jam, macam jamiah gitu ya. Memiliki uh, pendidikan begitu saja, tidak ada uh, keorganisasian yang kuat juga di dalamnya. Uh, saya bisa mengatakan bahawa mereka sangat dekat secara tradisi dengan Indonesia. Memang uh, mereka tidak melakukan tahlilan sebagaimana tahlilannya orang Indonesia. Mereka tidak melakukan ziarah kubur sebagaimana ziarah kuburnya Indonesia. Tapi mereka... E, melakukan jenazah kubur meskipun bacaannya tidak sama dengan orang Indonesia. Mereka setelah sholat misalnya mereka melakukan wiridan atau doa bersama begitu ya yang dipimpin oleh e, uniknya kalau di Turki e, wiridannya nggak dipimpin oleh imam tapi dipimpin oleh mu'addalnya e, gitu ya. E, mereka juga e, melakukan tradisi-tradisi lain misalnya selama e, ada orang meninggal begitu ada Uh, semacam takziah begitu ya mereka datang. Ah, oh, ada, Mas. Ada. Jadi uh, selama saya bersama dengan orang-orang Turki begitu ya, ada semacam doa-doa meskipun tidak sama dengan tahlil di Indonesia, selama takziah itu mereka melakukannya juga gitu. Jarah kuburun eh uh, saya pernah gitu datang di sebuah uh, pemakaman uh, umum begitu, di mana keluarga datang, kemudian karena mereka tidak begitu paham tentang Islamnya kemudian di situ biasanya di uh, di Turki itu ada di pemakamannya itu ada disediakan semacam murtin gitu ya yang dilantik oleh negara uh, di, murtin itu kemudian me, apa, memimpin uh, prosesi atau memimpin uh, mungkin kalau di Indonesia semacam tahdihannya uh, prosesi doa doa dan sebagainya jadi di sana ada budaya-budaya semacam itu ada, meskipun tidak sama pelak dengan yang di Indonesia. Ya. Nah, kalau saya sendiri, karena tinggal di rumah dengan teman bang Kurki, mungkin yang paling dekat yang saya uh, lihat adalah bagaimana kita melakukan uh, wirid dan doa bersama setiap selesai solat. Dan di, kita tidak dalam wirid itu doa itu kita tidak mengharamkan menggunakan kata saya tidak ya, untuk assalamualaikum Begitu mas Okay, baik sekali Mas uh, Cak Anas. Uh, jadi kalau saya bisa simpulkan tadi itu ya memang nggak sama persis, tapi poin-poin terpenting itu sama ya seperti sholat habis apa pikir habis sholat secara jahar, ziarah dan apa namanya apa peringatan-peringatan hari-hari tertentu itu ada, tapi nggak sama persis. Jadi it, mungkin itulah apa kalau di NU di Indonesia disebut Islamnya Indonesia, mungkin kalau di Turki ya. Islamnya Turki seperti itu ya Mas ya. Oke uh, oke. Okay, okay. Peringati Maulid Nabi di konya gitu ya bareng teman-teman di sana. Uh, di, di sana kita juga ngundang teman-teman Turki dan teman-teman Turki sangat appreciate ya sangat sangat uh, mengikuti dengan takdim acara tersebut. Kemudian uh, keesokan harinya kita juga uh, melakukan hmm. ziarah begitu ke makam Jalaluddin Rumi dan disitu betapa kita melihat ya kita menyaksikan nggak hanya di ikonnya mungkin waktu kita di Ankara juga banyak sekali begitu ya keluarga-keluarga Turki terutama di akhir pekan ketika mereka me menghabiskan waktu liburannya dengan membawa anak-anaknya ke makam para orang-orang e, soleh begitu ya ke makam kalau di ko kita lihat waktu itu makam Jalan Jenggumu itu sampai kita penuh tidak susah ya masuk ke makbarohnya. Kemudian kalau misal di Angkara itu ada Haji Barham. Nah, saat itu eh, kita mungkin tidak tidak semuanya bisa masuk ke sana, tetapi kita lihat eh, betapa makam-makam itu sangat dirawat ya. Kalau mungkin di tempat-tempat lain yang eh, terpengaruh oleh pemikiran Wahabi yang yang kita sayangkan misalnya kemarin di Mali itu makam-makam orang soleh itu dihancurkan kalau di Turki justru diros, uh, dijaga dan direstorasi bahkan ya. bahkan dibuatkan museum uh, dibuatkan uh, apa fasilitas-fasilitas yang cukup memadai di sana kalau misalnya di Ankara itu di uh, di makamnya uh, Haji Bayram itu uh, bahkan sekarang uh, masjidnya itu diperluas diberikan taman dan diberikan di situ juga uh, fasilitas untuk uh, mandi bagi apa-apa uh, ziarah yang berasal dari luar kota. Dan ada tempat istirahat juga dan sebagainya. Jadi di sana yang namanya peninggalan-peninggalan uh, atau asar-asar dari orang-orang sore di sana begitu dijaga. Begitu dilestarikan dan dihormati di sana. Mungkin itu tambahan dari saya tadi. Terima kasih Cak Anas atas tambahannya itu sangat apa ya menjelaskan sekali apa tentang keislaman atau tentang kesunian yang ada di Turki. Baiklah para pendengar radio PC Turki kita sudah menghabiskan kajian ini sudah 50 menit. Sebagaimana yang kita maklumi ya, perbedaan waktu Indonesia dan Turki ini cukup banyak Itu 5 jam. Kita maklumi di sana Mas Anas sudah masuk tanggal 6 ya, sedangkan di sini Mas Anas tanggal 5. Jadi sebelum kita tutup kajian obrol plus ngaji ini saya mempersilahkan uh, kepada Mas Anas untuk menyimpulkan kajian ini dan mohon maaf uh, atas ini teman-teman ya. Pertanyaannya enggak bisa disampaikan semua. <tapi>, Tapi insyaallah itu terjawablah secara umum bagaimana apa NU-nya Turki atau Ahlussunnah Wal Jamaah di Turki itu bagaimana. Untuk Mas Anas silahkan apa disimpulkan kajian kita kali ini sebelum kita tutup Mas nggih. Mulai dari uh, apa kajian kita saat ini eh, bahwa eh, Islam itu ternyata eh, Islam yang eh, diakui oleh banyak kalangan yang jamaah, jadi Rasulullah pernah mengatakan kalau misalnya di akhir, peka, eh, di akhir zaman ini, kalau misalnya banyak kesesatan, banyak kebidahan maka eh, berpeganglah kepada jamaah, berpeganglah kepada jamaah eh, apa bagian yang besar mayoritas dan ternyata yang mayoritas itu tidak hanya di Indonesia tetapi juga kita jumpai di Turki ternyata eh, kehidupan atau Islam yang sama gitu ya, yang mirip gitu ya memang secara eh, ritual kemudian ada sedikit eh, variasi gitu, tetapi secara eh, ide, filosofi bahwa Islam yang ada di Indonesia dan Islam yang ada di Turki ternyata sama, jadi NU yang berkembang di Indonesia itu ternyata sama dengan di Turki. Jadi Turki itu bisa dikatakan sama dengan NU yang ada di Indonesia. Meskipun secara uh, praktik kemudian ada sedikit variasi ternyata, tapi insya Allah uh, sama gitu ya. Banyak sekali kesamaan uh, dan yang paling menyamakan di antara kita adalah uh, terutama secara tauhid imam atau guru-guru kita itu sama secara prinsip. Uh, kita juga sama dan secara praktik, secara praktik itu filosofinya kita juga sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa eh, jamaah itu aswaja itu nggak hanya dijumpai di Indonesia, tetapi juga dijumpai dengan eh, di Turki, meskipun dalam eh, penampilan yang sedikit berbeda. Mungkin itu kesimpulan dari kita. Oke terima kasih Mas Anas ya itu kesimpulan yang menarik. Jadi bukan NU yang apa NU sebagai bagian ahlus sunawal jamaah ahlus sunawal jamaah ini sangat besar. Merupakan apa ya, uh, ya ya yang paling besar lah dibandingkan Wahabi dan Syiah ini yang paling besar. Oke terima kasih Mas Anas uh, atas kajian menarik ini. Mudah-mudahan nanti kita dapat dipertemukan lagi. Kalau sekarang kita dipertemukan di Ruang Maya, mudah-mudahan nanti di dunia nyata kita ketemu lagi. Kepada para pendengar setia Radio PCNU Turki, jangan lupa kajian kita ngobrol-ngobrol ngaji ini tidak hanya berhenti saat ini saja, tapi nanti dua minggu lagi pada hari Kamis jam yang sama, jam 6 waktu Turki atau jam 11 untuk waktu Indonesia, kita akan mengadakan kajian dengan tema-tema menarik seperti yang... ...sudah diumumkan di website resmi radio... Uh, website, ...website resmi NU Turki... Yakni ...di pcinuturki.com Baiklah para pendengar radio PCNU Turki... ...sebelum saya tutup... ...saya ini ingin membacakan titipan salam dari beberapa teman... ...salam untuk Bintu Imran dari Mas Rabid Soki... ...yang ada di Indramayu... ...katanya akan segera kembali... Salam juga untuk keluarga apa santri-santri di Kudus dari Bapak Ahmad Faiz Irsyad. dan salam sayang saya juga untuk istri tercinta dan Ananda Rumi Sofia Tunisa Khodri semoga sehat selalu doakan Abi supaya cepat selesai dapat ilmu barokah dan manfaat. Nah, terima kasih para pendengar Radio Penjuruji. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Mas Muhammad Azhar Anas yang ada di Depok. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.